بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحم الله نافعنا به وبعلومه في الدارين امين وخرج بقولي بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبان ومنه البخور وإن كثرة والظهرا نحو ريحه خلافا للجمع ومنه ايضا ماء اغلي فيه نحو بر والتمر حيث لم يعلم انفصال عينين فيه مخالطه بي لم يصل الى حد بحيث له اسم اخر كالمرقه في حيث له اسم اخر كالمرقه بحيث يحدث له اسم اخر kurang-kurang yahdusu bihaisu yahrusu yahdusu bihaisu yahdusu lahu ismun akharu kalmak kalmak kalmaraka walau syaka fisa'in amukhalitun huwa amu jawirun lahu hukmul Mujawir wabikawli ghania anhu ma la yustaghna anhu Kemari di mukarhi, wa mamarhi, min nawait tinin, wa tahlubin mutfattin, wa wa kibriin, wa kat tagyuri betul muksi, atau bi aurakin mutnasira binafsiha, wa intafat tat, wa bagudati syajarat, wa bagudati syajaratu anilma. Subhanallahal-Rahmanal-Rahim. Nawait ta'lim, ta'lim, walifadah, walisifadah, walnafa, ini masih dalam permasalahan kemarin, yaitu perubahan air karena sesuatu yang suci. Jadi air yang asalnya tohir mutohir, suci mensucikan, berubah jadi suci tidak bisa dipakai untuk mensucikan jika berubah karena sesuatu yang suci dan perubahannya itu sifatnya mukhalid yang bercampur tidak mungkin bisa dipisahkan, kemudian perubahannya banyak dan air merasa bu, tidak merasa butuh dengan itu perubahan atau sulit untuk dihindari. Nah sekarang pembahasannya jika air yang berubah karena sesuatu yang suci bukan sesuai syarat yang kemarin, gimana hukumnya? Wakharajib gaulibikalitin keluar dari beberapa perkataanku yaitu syarat yang dikatakan berubah sehingga merubah air suci mensucikan jadi, jadi suci tidak mensucikan. Dengan sesuatu yang bercampur Yang sulit untuk dipisahkan Al-Mujawir Yaitu perubahan yang Mujawir Apa itu Mujawir? Wahuwa mayu tamayyazu linnadhir Yaitu yang dibedakan Bisa dibedakan linnadhir Bagi orang orang yang melihat Atau diartikan Mayumki nufasluhu Yaitu sesuatu yang memungkinkan Untuk memisahnya Nanti kalau seandainya perubahannya bukan karena mukholid, karena mujawir Itu sesuatu yang suci masuk ke dalam air yang mungkin dipisah Atau bisa dibedakan antara air dengan sesuatu yang merubah tadi Hukumnya tetap air dikatakan suci mensucikan Tidak dikatakan air suci tidak mensucikan Seperti apa contohnya mujawir? Di sini kasih beberapa contoh Yang pertama Kaudin seperti kayu oud, kayu gahru, waduhnin atau minyak. Kaudin waduhnin seperti kayu oud waduhnin dan minyak walau mutayyibaini atau walau mutayyabaini. Dua-duanya boleh. Kalau walau mutayyibaini di situ berarti memang oud dan dohnya wangi. Memang oud dan dohnya itu wangi. Atau mutayyabaini oud dan dohon aslinya tidak wangi, cuman di situ dikatakan hasolatip lahuma biroirihima mendapatkan kewangian tadi itu untuk tip dan duhun dari yang lainnya seperti mungkin kayu yang bikinan sekarang kayu bisa wangi cuman dikasih sesuatu masalah nah itu berarti mutayyabaini dua-duanya sama kaudin waduhunin walau mutayyibah bisa walau mutayyibah bisa kalau misalnya kayu ud masuk ke dalam air jelas kita bisa membedakan uh, antara uh, kayu udnya ud uh, uh, itu gahru kayu gahru kayu gahru hmm. ya, kalau kayu ud tadi yaitu kayu gahru tadi masuk ke dalam air nah, kita bisa membedakan antara air dengan kayunya dan kita bisa memisahnya kita bisa membedakan dan kita juga bisa memisahnya loh gimana air kalau misalnya berubah masalan kayu ud kayu gahru tadi kan wangi akhirnya airnya jadi wangi gimana ini hukumnya tetap air tadi dikatakan suci mensucikan kemudian dohun minyak minyak masuk ke dalam air kalau minyak masuk ke dalam air itu bisa dipisahkan dan bisa dibedakan dengan pandangan mata minyak itu biasa biasanya itu di, ke atas agak berminyak kan airnya itu air nah, itu bisa dibedakan ya pendek hukumnya tetap air itu dikatakan suci mensucikan Kenapa? Karena mujawir bukan mukhalid. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua maminhu dan termasuk daripada mujawir al bukhur. Wa inka sura wa dzahra nahwarihi. Yang kedua termasuk daripada mujawir yaitu bukhur bukhur yang dibakar kemudian asapnya itu masuk ke air merubah sifatnya air. Apakah itu dikatakan Mencampur sekiranya tidak bisa dibisakan, tidak itu termasuk dalam pembahasan mujawir. Walaupun katanya wine kasuro, walaupun banyak, walaupun perubahannya itu banyak, wabah ranahwarihi dan tampak semisal baunya, baunya tampak air ketika kita bau, loh bau bukhur. Tadi saya memang bakar bukhur, bakar menyan atau yang lainnya itu, kemudian asapnya masuk ke air. Airnya di bau, berubah baunya. Apakah ini dikatakan mukhalid? Tidak, ini masih tetap dalam pembahasan dikatakan mujawir. Kalau dikatakan mujawir, berarti dihukumi, eh, dihukumi air itu tetap suci, mensucikan. Khilafan Lijam'in, berbeda dari sekelompok ulama. Ada sekelompok ulama mengatakan ini uh, adalah dikatakan mukhalid. Karena tidak bisa dipisahkan, mana kita bisa membedakan antara baunya dengan airnya. Cuma yang muktamad tetap dikatakan air itu suci-mensucikan, karena mujawir anggap, dianggap mujawir. Muktamad itu kalau kasir, itu ya, perubahan banyak maksudnya. Iya. Kalau perubahan ber banyak, yukathir dari muktamad gitu. Tidak ada. Perubahan karena bukhur, bukhur dianggap mukhalid kalau jamin. Bukhur, ya. hanya bukhur aja. Bukhur. Tak berarti karena takoyurnya bukan. Tak ada keterangan. Terus. Wominhu, Wominhu ayn al mujawir, termasuk daripada mujawir, aidon juga, maun air ughlia yang digodok, Fihi di dalam air tadi nahuburin, semisal daripada bur gandum, watamrin atau tamar kurma. Jadi air yang digodok dimasukkan di situ di dalamnya situ ada bur atau biji-bijian yang lainnya. Contoh misalnya apa? Kacang hijau masalah. atau yang lainnya. Nah, di situ semisal bur gandum atau semisal tamar digodok air itu tetap dikatakan suci mensucikan. Cuman syaratnya ini, haizu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalithah. Sekiranya tidak diketahui terpisahnya ain benda terpisahnya daripada tamer atau tadi bur fihi di dalam air tadi mukhalith yang mencampuri jadi kalau seandainya terpisah dari tamernya diketahui oh sudah hancur sampai jadi mukhalith daripada bur atau tadi apa atau uh, tamer berarti tidak dikatakan termasuk minal mujawir Berarti masuk pembahasan mukhalith kalau memang perubahannya banyak ya berarti dihukumi suci tidak mensucikan. Kalau perubahannya sedikit ya tetap suci mensucikan. Lah kita apa diketahui dia itu terpis dikatakan mukhalid itu bagaimana? Bian lam yasil sekiranya tidak sampai ilah hadin pada batas bihaisu. Dengan sekiranya yahdusu lahu ismun akhar terjadi lahu bagi itu air apa ismun akhar nama yang lain. Seperti apa? Kalmarogoh seperti kuah. O, seandainya dimasukkan sesuatu ya daripada daging, e, daging, misalnya sampai terpisah dagingnya jadi kuah kan? Jadi kuah bukan dikatakan air lagi kuah. Karena itu berarti air itu tidak dikatakan mujawir lagi dah, mukhalif namanya. Air suci tidak bisa Mensucikan, Boleh kita minum, cuma tidak boleh kita pakai untuk toharoh. Itu contoh daripada mujawir Berarti dikatakan kalau air itu bercampur sesuatu yang suci Lihat mukhalid atau mujawir Kalau mukhalid dan perubahannya banyak Berarti dikatakan air tadi suci tidak mensucikan Dengan syarat yang lainnya Kalau, berarti, kalau seandainya mujawir ada perubahan Cuma karena sebab mujawir Contohnya tadi seperti tiga contoh tadi Tetap air itu dikatakan air suci mensucikan Permasalahan yang lain Walau syakka fi syain amuhalitun hua amujawirun. Kalau seandainya dia ragu fi syain dalam sesuatu yang mencampuri amuhalitun. Apakah ini termasuk muhalit? Hua ini, amujawirun ya, atau mujawir? Dia ragu ini muhalit atau mujawir ya. Lalu hukmul mujawir maka tetap dihukumi mujawir. Arti kalau ada keraguan ini ada seandainya masuk mujawir dan muhalit. Mujawir dan mukhalid masuk Kemudian dia ragu ada perubahan di situ Ini perubahannya karena mujawir atau mukhalid Perubahannya karena mujawir atau mukhalid Kenapa? Karena Kalau dikatakan perubahannya karena mukhalid Berarti air suci tidak mensucikan Kalau perubahannya karena mukhalid Berarti air itu suci mensucikan Tidak membahayakan karena mukhalid Dia ragu perubahannya dari mana ini? Karena ada dua yang mukhalid Dan ada mukhalid di situ yang masuk Ya, Benito punya la hukmul tetap di hukum mujawir. Tetap di hukum mujawir. mujawir berarti Pak, suci mensucikan tidak membayakan air. Selesai. Kemarin syaratnya juga ada bihaizulaya tagnil ma'anhu. Dikatakan Mukhalid yang sekiranya air tidak merasa cukup dari uh, tidak merasa butuh dengan itu sesuatu yang masuk. Kalau air itu merasa butuh dengan sesuatu yang masuk, sulit untuk dihindari seperti Wa bigouli dan keluar ya di perkataanku wa kharaja bigouli ghani anhu yang kemarin ghani anhul ma ma sesuatu yang tidak merasa cukup darinya seperti apa kama fi majrihi seperti sesuatu perubahan fi majrihi mahal mahal yaitu tempat Berhentinya air, tempat berkumpulnya air Womamarrihi atau tempat jalannya air Seperti di pipanya itu Perubahannya terjadi di tempat berhentinya air Seperti tandon itu, tandon air Atau seperti di jalanannya air itu Seperti di jalanannya seperti di pipa Perubahannya di situ, sulit untuk dihindari Ya apa kita bisa? Masalah perubahan bau dari baunya atau perubahan karena banyak lumut akhirnya airnya berubah tidak bening airi airnya. airnya agak berubah kenapa? Karena ada lumut di dalamnya. Bisa kita menghilangkan lumut di dalam tempat jalannya air atau tempat berhentinya air seperti tandon. Nah, sulit. Kalau dikatakan kama fimagariyama marih min nahwitiinin perubahannya karena sebab tin karena sebab tanah perubahan karena sebab tanah akhirnya tanah apa airnya yang keluar agak kecoklatan. Mutuhlubin atau perubahannya karena batu Tuhlub. Tuhlub itu lumut Lumut mutafatatin mutafat mutafat Lumut yang hancur Lumut yang hancur Kalau lumut dah hancur apa, Mujahwir itu bisa dipisah Ini lumut yang hancur Sampai airnya berubah Perubahannya karena apa? Karena di jalanannya air Tidak bisa kita hindari Atau di tempatnya tempat berhentinya air Sulit untuk kita hindari Karena itu dikatakan apa? Tidak bahaya Tetap walaupun itu mukhalid Cuman yastagnil ma'anhu Air merasa merasa Cukup dengan itu perubahan. Merasa butuh dengan itu perubahan. Tidak bisa dihindari Karena itu tetap dikatakan suci-mensucikan Wakibrit Belerang Kalau ada tempat Air keluar, air belerang Kan airnya berubah itu baunya Baunya juga Baunya berubah, warnanya mungkin berubah Ya, bagaimana itu air air belerang tetap dikatakan air suci mensucikan. Kenapa? Sulit untuk dihindari. Wakatagoyur bitul mukti ini sebetulnya bukan contoh minmaystagnil anhu, minmaystagnilma anhu. Ini contoh minma yasukul ihtiros anhu. Itu apa katagoyur bitul mukti? Seperti perubahan pembahasan lain sebetulnya ini. Seperti perubahan bitulilmuksi Karena lamanya diem air Kalau air itu terlalu lama diem Berubah baunya Jadi banger nah, Perubahan air ini karena lama diemnya Air tadi tidak dipakai Apakah bisa menjadikan air itu mentana, mentana, apa? Tidak suci-mensucikan Tetap air itu dikatakan suci-mensucikan Walaupun berubah baunya Walaupun seandainya warnanya juga berubah Kenapa? Karena lama tidak dipakai ya, Sulit untuk dihindari kalau seperti itu. Karena itu tetap dikatakan air itu suci mensucikan. Au bi awraqin atau karena daunan. Daun-daunan mutanasirotin yang berjatuhan binafsihah. Jadi daun-daunan yang berjatuhan dengan sendirinya. Dengan sendirinya berarti bukan bi fi'ilil fa'il. Bukan ente ngambil a, apa daun, ente masukkan ke air, bukan. Ini jatuh dengan sendirinya. Wa in tafattatat walaupun itu apa daun-daunan hancur Hancur sampai mukholid seandainya Wa ba'udatis syajar Walaupun Gaya juga itu Wa in ba'udatis syajarah anilma Walaupun Apa itu daunan tadi itu oh, Walaupun airnya jauh Daripada pohon Anilma Walaupun jauh itu pohon daripada air Jauh pohonnya Cuman karena kena angin Jatuh sendiri sampai kena Masuk ke dalam air tadi Sampai hancur Sampai jadi mukhalid Ya, ini hukumnya? Mimay syukul ihtiraz anu Sulit untuk dihindari Kenapa? Karena itu tetap dikatakan air itu suci-mensucikan Lah, Kalau bukan binafsiha Ngambil godong Masukkan ke air Sampai berubah. Kalau lamnya tafatat Tidak hancur Tetap godongnya Cuma berubah airnya Dikatakan suci-mensucikan apa tidak? Tetap suci-mensucikan Kenapa? Karena mujawir masih Kalau tafat tatat ngambil daun dihancurkan di dalam atau ya, hancur dengan sendirinya di dalam atau nanti menghancurkan di atasnya sampai hancur sampai akhirnya berubah jadi mukhalid seandainya. Ah baru di sini dikatakan suci tidak mensucikan. Terus beda lagi kalau buah kemarin. Kalau buah yang masuk bukan seperti uh, apa? Bukan seperti awroq. Kalau aurak karena sulit untuk dihindari, sulit untuk dijaga. Kalau buah, wah buah itu biasanya dijaga, tidak sampai jatuh. Kadang-kadang kasih sampai kasih plastik, kasih kertas supaya tidak jatuh. Mudah untuk di, dijaga. Karena itu permasalahan buah lain seperti kemarin kan masuk mukhalif itu, masuk permasalahan yang dikatakan air berubah karena buah tadi bisa menjadikan air itu suci tidak mensucikan. Itu adalah pembahasan tentang air yang berubah karena sesuatu yang suci dikatakan suci tidak mensucikan atau tetap dikatakan suci mensucikan. Ya, jadi ada perbedaan antara mujawir sama muhalid ya. Kalau muhalid itu enggak bisa dipisah. Sudah menyatu. Enggak bisa dibisa seperti antara kopi dengan air enggak bisa diambil kopinya kemudian jadi air begitu atau di antara teh dengan air dari itu nggak bisa bisa kalau udah bercampur tapi kalau misalnya kayu gaharu ini yang ada di tangan saya ini kayu gaharu ini, ah ini kita masukkan ke dalam air dapat digari kita ambil airnya bau wangi ini bisa kita pisah kayu dengan airnya ini namanya mujawir bisa dipisah kayu gaharu ini memang asli wangi atau memang karena ada campurannya ya, jadi di ini seperti ini ini ini bukan asli ya kayu garu asli tapi masih dikasih diproses lagi masih dikeluarkan minyaknya di sini ini walaupun merubah sifat air tadi itu tetap air tadi itu dikatakan suci mensucikan wanginya setengah mati perubahan banyak kalau memang bisa dipisah itu namanya mujawir enggak ada masalah tapi kalau memang menyatu seperti teh tadi itu udah menyatu dengan airnya tehnya tadi itu, maka jika perubahan banyak dikatakan suci tapi tidak mensucikan. Kalau perubahannya sedikit berarti suci. Itu maksudnya. Ya. Kemudian eh, termasuk tadi adalah asap. Asap itu. Yang mau tamat dikatakan itu adalah mujawir. Walaupun perubahan banyak, berarti tetap air itu dikatakan suci dan mensucikan. Walaupun itu banyak, ya, seperti asapnya garu, ya, karena misalnya ada orang minta uh, untuk berkah air, nggak taunya di situ deket menyan yang dibuat menyan itu dan ini sampai nggak bau apa namanya? eh uh, baunya itu masuk ke dalam air tadi itu enggak ada masalah. Biasanya juga di kulkas itu ya, airnya agak amis itu karena dekat dengan uh, apa namanya? ikan laut ini bisa buat betul Abang enggak, enggak apa-apa itu mujawir itu. Hah? Enggak ada masalah. Begitu juga kalau digodok daging itu. Digodok, ha? Huh? Atau uh, Bayem misalnya digodok dilihat ini kalau memang berubah nama nah, daging digodok jadi tutu Berubah nama tutu ya berarti tidak boleh dibuat tutu itu tutu gulir nih misalnya tidak bisa itu karena sudah gulir bukan mak itu sudah ya nah, kemudian eh, tajin ya karena ada tajin itu. Nah itu kalau sudah berubah jadi tajen Tidak bisa dibuat tutup Tapi kalau memang dikitok ini berubahan ini Masih belum jadi tajen ini Jadi air ini Ya berarti boleh dibuat tutup Tidak ada masalah itu Tapi syarat itu Syarat Tidak ada uh, Yang digodok tadi itu Hancur, pecah Nah kalau sudah hancur Jadi bubur misalnya Berasnya itu jadi bubur ini pecah sudah ini sudah hancur ini enggak bisa itu bukan mujawir lagi mukholit itu namanya Hai mukholit itu namanya atau misalnya dagingnya tadi itu udah hancur udah soalnya atas itu kemudian hancur jadi gembur gitu jadi uh, setengah bubur gitu ya apa itu istilahnya sudah jadi marok gitu ya Ya berarti sudah tidak mungkin itu dikatakan bisa dipisah hukumnya mukhalid itu namanya. Dikatakan tadi itu juga istaghna anhu, itu bisa dilindungi gitu loh. Sulit untuk dihindari. Nah, dihindari itu bukan berarti ditutupi tidak secara alami. Sulit untuk dihindari seperti lontroknya daun. Aisyoh dihindari supaya tak lontrok dilem kape misalnya daunnya tidak mungkin itu walaupun letaknya berjauhan, ya atau misalnya keluarnya lumut tidak isoh itu. Ah nah, semenjak itu bukan karena fiklil fa'il, bukan karena usahanya orang untuk menjatuhkan ada di situ, nah, maka walaupun perubahan banyak dikatakan tohir mutohir walaupun itu jadi mukholid sudah kalau tidak dengan fi'lil fa'il tapi kalau diurak ini sampai lontrok diwe atau misalnya dimasukkan ke situ daun-daunnya itu dimasukkan ke air ya berarti kalau kalau eh, hancur daunan tadi itu menyatu jadi mukholid kalau banyak-banyak tidak banyak, bisa dibuat untuk wudu hukumnya jadi tohir tapi tidak mau Ya, begitu mungkin itu keterangan kesimpulannya. Fadal kalau enggak ada Kalau air sumur itu keremasan speed tank kan biasanya kan baunya terlalu. Bocor sebelah. sebelahan bersebelahan dengan sibideng. Kalau air bersebelahan dengan sibideng atau masalan dicontohkan kalau di kitab itu kalau seandainya ada bangkai di sebelah air. Ada bangkai di sebelah air, kemudian airnya berubah karena bangkai tadi. ini perubahan bukan bi'ah di sifat 3 itu. Perubahannya bi karena bau saja. Karena bau, karena berdekatan saja itu tidak merubah kesucian air. Kalau merembes ya berarti kalau memang masuk si pitengnya ya kalau memang ada perubahan, kalau memang ada perubahannya di antara tiga sifatnya yaitu bau, rasa dan warnanya ya berarti najis. Ya. Oh ndah. Jadi itu. Itu bukan bukan mukhalid itu ya. Syaratnya mukhalid mujawir sesuatu yang suci. suci ya. Tapi itu kan bukan suci itu najis. Kalau sudah kecampuran dengan yang najis, pokoknya berubah salah satu sifatnya kalau air itu banyak, ya jadi najis. Kalau memang air itu sedikit walaupun enggak najis ya jadi najis. Walaupun enggak berubah sifatnya jadi najis. Pembahasannya lain. Ini suci. Sesuatu yang suci masuk ke dalam air yang tahir gitu loh itu pembahasannya. Lah kalau itu sudah jelas itu ada Kalau udah berubah apa? Ya, Kecuali kalau memang sifatnya bitarawuh oh, tadi itu. Ada bangkai sapi 10 kemudian itu taruh di situ air satu timba. Sampai hancur bangkai dari itu sudah umur enam bulan misalnya ada di situ. Bahunya bangkai itu sampai masuk ke dalam air walaupun enggak bercampur. Paham ya? Nah, itu enggak ada masalah itu. assalamualaikum bagaimana kalau mesin cuci itu termasuk mukholit atau mujawir kalaupun mukholit atau mujawir maka hukumnya tohir atau uh, tohir mutohir atau tohir khawir mutohir untuk mesin cuci mesin cuci itu maksudnya kalau gimana mesin cuci itu ini maksudnya apa ini pakaian yang, yang najis gitu, pakaian kan, yang mudah najis sekarang kan musimnya orang nyuci pakai mesin cuci Airnya ya. kan air mak kolil itu Nah, kan pakai sabun, pewangi dan sebagainya. Ya. itu kadang-kadang kalau yang tidak memahami tentang mak itu kadang, -kadang langsung dimasukkan aja itu. sabun maksudnya? Iya. sabun yang bercampur dengan sabun atau itu apa? Dengan rinsu itu maksudnya? Iya. Ya. itu mau atau tidak gitu? Iya. Ya, kalau memang bercampur kan kemarin kan dibedakan antara mukhlat sama mujawir ya. kalau sabun itu jelas mukholit ya. Kalau kita masukkan rinsu ke dalam air, masalah baju kita masukkan kemudian rinsunya juga ada di dalamnya, kemudian kita masukkan air, ya jadi mukhalid sudah bercampur. Kita bisa bedakan nggak? Kita bisa-pisahkan nggak antara sabunnya dengan air? Nggak bisa dibisahkan, jadi mukhalid itu. Berarti menjadi di, itu mak gairu mutohir? Iya, berarti dia bisa mensucikan kecuali itu kan untuk membersihkan saja. Di situ pertama memang kasih sabun, kasih air itu digiling. Iya faham. cuman ketika dia dimasukkan sabun tadi kan bercampur dengan sabun itu cuman untuk apa untuk membersihkan. Setelahnya ada air kosil, ada air yang membasuhnya. Air. Kalau memang ya, kalau memang dibilasnya di situ ya dibilasnya airnya itu keluar dari mesin cucinya. Ya, kalau memang keluarnya dari mesin cucinya bukan sifatnya E, apa, kalau dibasuh di luar ya, kemudian setelah dicuci, kemudian diambil dibasuh di luar. Itu berarti disucikan, ini tuh, disucikan. Cuman kalau dari dalam ini, dari dalam ini kalau mang airnya banyak, baru dikatakan suci mensucikan. Jadi begini loh, ada pembahasan air kotor, uh, pakaian kotor, ada pakaian najis. Ya. Kalau pakaian kotor nggak ada masalah kan, asal nggak najis. Nah, ada pakaian kita ni kotor, misalnya kena debu, kena itu, kena itu dimasukkan ke dalam air, dicampur dengan air yang mukhwalit pun tidak ada masalah. masalahnya bukan mensucikan itu. Hmm. Ya, eh, tapi kalau memang air pakaian kotor, pakaian kita ini kena najis, jangan dimasukkan ke situ dulu. Dibersihkan najis dari najisnya dulu, dikambior, dikira dulu. Setelah dikira, masukkan ke situ. Kenapa? Karena berarti jadi air kotor, jadi pakaian kotor sudah. Kalau sudah dikira itu macetnya nah, sudah hilang gitu. Dimasukkan ke situ enggak ada masalah bercampur dengan air sabun atau air eh, yang lainnya enggak ada masalah. Iya. Berarti mesin cuci itu membersihkan bukan mensucikan. Iya, kalau memang kalau kecuali kalau memang apa namanya airnya bisa banyak lebih daripada dua gula dan mengalir. Lah kalau memang tidak mengalir ya tetap bisa. Iya. Ya. Cuman ya pembuangannya enggak langsung kan? Nah, kalau memang sudah berubah dari situ, airnya kurang dari dua gula atau airnya dari itu apa namanya <tuk> eh, terdedik. Ia ya, waris tapi tidak langsung keluar. Iya. Tak ya. nah, sekarang pembahasannya sekarang pembahasannya berubah apa tak? Kan gitu kan berubah atau tidak kan tapi bercampur air tadi itu meninggalkan di, di berisi ke najis kemudian air tadi itu mengendap ada di situ sudah berubah ya tanah jaster nih jadi apa namanya belum tentu itu tidak mensucikan mungkin juga mensucikan eh? mungkin juga mensucikan karena biasanya kalau sudah di di apa namanya di mesin cuci itu akhirnya itu pakaian kalau najis itu banyak Ketika disidam dengan air dari itu Hukumnya ma'ul ghusul itu bergantung dengan yang dicuci Kalau yang dicuci tadi itu adalah bersih dan air tidak berubah Tidak tambah wazennya Maka hukumnya air tadi itu tetap tuahir mutuahir gitu Tapi kalau tambah wazennya kan gitu ya maka hukumnya menjadi air dari itu adalah najis atau berubah salah satu sifatnya. Nah itu akhirnya sulit untuk bisa e, dihindari nantinya. Hal lebih baik di usul ada di luar, dicuci ada di luar, kemudian dimasukkan. Jadi membersihkan aja sifatnya ada di situ, bukan mensucikan. Itu akan lebih bagus. Ahwat itu. Nah, ada mungkin faedah yang lainnya? Ada air yang mukhalib ada masalah muhalit tadi air muhalit tadi. Seperti yang kecampuran bubur dikatakan tadi itu banyak masalah ya. Kemudian kan jadi muhalit sana Kemudian mengendap. Mengendap atasnya itu kan bening. Itu ikut muhalit atau mujawir itu. Hukumnya itu memucikan atau tidak itu? Yang ya. atasnya. Bang, di situ ada kalau memang air itu mengendap kalau memang air itu mengendap apa apa, apa yang merubah tadi mengendap jadi itu sifatnya bukan mujah, bukan mukhalif lagi dan mujawir. Ada ibarahnya itu. Ada ibarahnya memang situ. Kalau airnya mengendap, kalau airnya memang mengendap dan tidak ada perubahan, dia ya tetap air itu suci. campur. Campurannya mengendap. Campurannya. Jadi ya. itu sifatnya berarti bukan mukhalif, mujawir berarti. Ada si cairan. Iya, jadi kopinya sudah larut mengendap itu. Iya. Ada ke bawah, sudah sudah 7 tahun misalnya kopi <laughs> tadi itu. Ya, airnya tadi itu sudah bening yang ada di atas, ya berarti hukumnya mujawir lagi. Ya, ya. Had, ada faedah mungkin yang lainnya? Pertanyaan set. Betul. Air got yang berada di perkotaan saking banyaknya Ust. dengan adanya kemajuan teknologi itu dicampur so, dengan uh, ramuan kimia mungkin Ust. berdasarkan informasi itu bisa diolah disuling Ust. menjadi air suci kemudian air uh, yang menjadi pertanyaan air tadi Ust. air olahan tadi memenuhi syarat air tohir mutohir dari air got tadi gimana hukumnya hmm. kemudian yang kedua di luar pembahasan tersebut, Z. antum pernah bercerita di acara majelas di radio Suara Nabawi, bahwasannya ada anak yatim yang tidak eh, tidak ikut berhari raya karena tidak punya orang tua kedua orang tua, sehingga mereka eh, si anak yatim tersebut diaku sebagai anaknya Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah apakah nama dari anak tersebut tercatat? Z. Karena selama ini saya mencari di buku ataupun di internet mencari nama anak tersebut belum menemukan. Terima kasih uh, Kalau Tadi dikatakan air suling sebetulnya itu sudah ada pertanyaan kalau tidak salah berapa minggu yang lalu ada pertanyaan seperti itu ya, kalau memang air itu disuling seperti air, memang air berubah ya. cuman sifatnya ini air berubah, bukan najis yang disuling Pertanyaan yang jangan bukan najis yang disuling. Seandainya kemarin saya contohkan kencingnya orang pasuruan kumpulkan jadi satu, ya kemudian disuling jadi seperti air aqua, ya tetap najis. Karena uh, najis ya. Kalau seandainya air got atau air sungai kali masalah kali ketempen seandainya, seandainya ya air itu hasilnya air cuman berubah karena sesuatu yang mutan najis, ya, najis, yang masuk di situ. Jadi mutan najis. Kalau jadi mutan najis nanti ada pembahasan Muta najis. Mutanajis. Karena masuk ke sungai tadi. Najis. Najis masuk kepada air jadinya mutanajis. Sungainya jadi mutanajis. Hah? Tanajis. Muta oh, jadi. Kenak najis. Kalau Kena najis bisa suci. Lah ya, bisa suci. Kalau najis asli najisnya. Kencing itu najis. Kalau makan najis, najis. Amal mac, makal makan najis. Rumah, tak dibesarkan antara najis. Kalau memang asli. Okay, kalau memang air tadi, ya sungai kemal, masalah banyak kotoran seperti sungai, sungai kipempen atau yang lainnya, kemasukan sesuatu yang najis, akhirnya tadi air dikatakan air berubah karena sesuatu yang najis. Nah, gimana ini hukumnya kalau memang hilang perubahannya? hilang itu perubahannya ada kalanya dengan ditambahi air, ada kalanya hilangnya itu dengan sendirinya perubahannya, atau hilang dengan masalan disuling, disuling dimasuki sesuatu sampai merubah. Nah, cuman di situ dikasih tahu nanti ada pembahasan najis kalau hilangnya masalah dia itu air banyak berubah baunya, cuman dimasuki mesik, dimasuki mesik. Akhirnya air yang tadi banger, bau bangkai berubah baunya jadi bauan mesik. Apa air itu berarti dikatakan suci mensucikan? Tidak. Tidak dikatakan suci mensucikan kecuali jika perubahan najisnya hilang dan perubahan mesiknya juga hilang. Baru dikatakan air itu suci mensucikan. Lah air suling seharinya dikasih sifat kimia masalah yang masuk di situ sampai berubah baunya masalah bau kimia. Atau warnanya jadi warna karena sesuatu yang dimasukkan tadi Kalau memang perubahannya tadi itu hilang Perubahan daripada bangkainya atau sifat najisnya itu hilang Dan perubahan daripada yang masuk zat kimia tadi juga hilang Suci-mensucikan Cuman airnya banyak tadi sifatnya Kalau memang airnya banyak Di Najis itu ada yang sifatnya zatnya najis Itu gak bisa disucikan Zatnya najis Kotoran ya tidak bisa disucikan walaupun jadi coklat misalnya ya tetap jadi kotoran aja sih. Ya. Tapi kalau memang asalnya suci kemudian bercampur dengan najis hukumnya kan najis maka itu bisa menjadi suci lagi dengan beberapa catatan air misalnya diperbanyak dengan air yang suci sampai hilang sifatnya sifat najisnya kembali lagi suci eh ya. atau misalnya uh, disuling tadi itu huh? disuling tadi jika airnya banyak ya jika airnya banyak disuling yang sifatnya tadi itu menghilangkan najisnya memisahkan najisnya dan air itu banyak kembali kepada sifatnya air suci dan suci kalau air sedikit saat timbal disuling air yang najis tadi itu sedikit, paham ya? Syaling maka itu adalah eh, apa namanya? tetap menajis. Apa? Tetap menajis. Tetap air, air itu adalah najis. Jadi kalau air kok enggak pernah kita dapatkan mak mutanajis yang ada maun najis. Kalau najis lain, kalau air enggak ada mak mutanajis itu. Maun najis biasanya kalau di kitab itu Allah alam ada enggak? Saat, Hah? Tapi, Najis. Gitu ya. Najis itu ya. Ayo muten ajes itu. Karena kena ajes itu. Set air PDAM yang sekarang bau kaporit itu bagaimana itu, ya? Set. Ya, kaporit itu memang sesuatu sebetulnya kaporit itu akhirnya kan sebetulnya PDAM itu kan suci mensucikan ya. Kemudian dimasuki kaporit supaya masalah bangernya hilang gitu. Nah, kalau itu sebetulnya pembahasannya itu kaporit itu mimaiya stagnilma anhu air merasa cukup daripada, daripada apa? Daripada kaporit. Tidak butuh dengan kaporit itu. Nah, kemudian ketika dimasuki kaporit, kalau memang perubahannya tidak banyak, kalau perubahannya sampai banyak, ya berarti air itu dikatakan suci tidak mensucikan. Kalau perubahannya tidak banyak. Ya, seperti pembahasan mukhalif, termasuk ya, pembahasan mukhalif. Kalau memang perubahannya tidak banyak, ya tetap air itu dikatakan suci mensucikan. Tersebut ya, aneh, pecah itu kabur itu, hancur, larut, larut. Me-staglikan, ya. Cukup. Terakhir. Terakhir, kasih. Masen suci itu kan, insyaallah dua kali tiga kali anda kata nyuci campur sarung najis yang anda kata, itu kan kelem anu banyak lagi iharnya. Setelah itu kan susu tu, dua kali tiga kali itu kan dah sampai dua gelah itu, kita sudah cukup suci apa? Masen suji itu campur cuciannya campur sarung najis bib. Ini kan insyaallah bergantian air dua kali apa tiga kali itu, itu cukup cukup suci apa? Ya, Tadi kan sudah dibahas. Tadi kan sudah bahas sama Syahtofik tadi. Kalau memang airnya itu mutan, ada apa? Baju yang najis, lebih baik, lebih baik ya. Untuk caranya supaya tidak meragukan itu, di situ dibasuh dulu, disucikan dulu di luar, kemudian dimasukkan mesin cuci. Jadi yang dalam di dalam mesin cuci semuanya itu suci, cuman kotor, ini tuh kotor. Nah, kalau situ dimasuki Sabun kemudian dimasuki air diolah sampai bersih kemudian dibilas sudah suci mensucikan itu baju cuman masalahnya kalau di situ bercampur dengan najis sedangkan airnya kurang dari dua gula gitu lainnya kurang dari dua gula dan air itu mengendap tak keluar nah, itu bisa menjadikan air itu bercampur najisnya dan tidak bisa jadi suci gitulah suciin di luar dulu ya baru dimasukkan jadi kotor tidak masalah, gak masalah. Kotor tapi suci.